Mitra bisnis Kontan menulis, sampai sekarang para nasabah Bank Global dan Bank Senturi belum menerima pengembalian dananya meski sudah ada putusan Mahkamah Agung yang memenangkan nasabah dan memerintahkan pemerintah dan Bank Senturi untuk mengembalikan. Bahkan sekarang KPK melarang Bank Mutiara yang merupakan Ex Senturi mencairkan dana karena bisa dikategorikan sebagai pelanggaran atau korupsi. Sebagaimana diketahui oleh orang umum bahwa putusan MA adalah putusan hukum yang wajib dipatuhi oleh semua pihak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Derajat Wibowo. Pak Derajat, apa komentar Anda melihat kasus ini? Ya, itulah yang membuat orang susah percaya terhadap hukum di Indonesia. Ya. Karena sebenarnya, misalkan untuk masalah bank belum ada. Itu keputusan MA itu sudah lama, kemudian juga Kementerian Keuangan melakukan PK, itu dikalahkan juga, ya. sehingga mestinya negara membayarkan kembali uang itu, e, uang nasabah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan itu kontras sekali dengan apa yang dilakukan oleh mereka terhadap tuntutan di Amerika waktu Pertamina, masalah Karahabodas kalau tidak salah, atau masalah apa saya lupa itu. Ketika kita dikalahkan di pengadilan di Amerika, buru-buru kita bayar. Ini ada arogansi dari lembaga-lembaga negara. Ketika mereka punya kewajiban untuk mengembalikan kepada rakyat, mereka tidak mau mengembalikan. Nah ini presiden yang sangat buruk. Bahkan menurut laporan teman-teman Bank Global, itu ketika mereka datang ke Kementerian Keuangan, mengatakan bahwa MA sudah memutuskan, ada oknum pejabat Kementerian Keuangan mengatakan, kalau kami tidak mau bayar, Ibu mau apa? Jadi saya rasa memang ini sudah sudah keblinger ya. Dan saya berharap sih mungkin nanti ada pergantian kekuasaan suatu saat dan orang akan bisa melihat siapapun nanti yang berkuasa akan melihat bahwa negara punya kewajiban untuk mengembalikan uang di nasabah di Bank Global. Demikian juga dengan kejadian penghutiara. Nah, Bank Senturi nasabah menempuh jalur hukum, kemudian dimenangkan, tapi LPS alih-alih membayar. Mereka bersembunyi dengan mengatakan nah, KPK seolah-olah melarang. Saya tidak melihat ada alasan buat KPK melarang hal tersebut. Uang ini sudah keputusan pengadilan kok. Jadi logika hukumnya itu mereka bisa dipertunkan karena tidak melaksanakan pengadilan tadi. Tapi kesian kan nasabah ini sudah sudah keluar uang banyak, uangnya sudah hilang, masih ditonton pantingkan. Saya juga agak susah untuk memberikan solusi kepada para nasabah sekarang ini, karena mereka sudah menempuh jalur yang benar ya kan kalau menempuh jalur anarkis nanti dikatakan kenapa tidak melalui jalur hukum ketika menempuh jalur hukum lembaga-lembaga negara tidak patuh terhadap hukum dalam hal ini lapangan banteng Kementerian Keuangan dan LPS yang menurut ini juga bawa ke Kementerian Keuangan juga. Jadi eh, saya melihat memang ada arogansi yang luar biasa dari Kementerian Keuangan yang tidak menghargai hak-hak dari warga negara yang sudah akan melalui keputusan tertinggi di pengadilan. Bagaimana Bapak melihat langkah KPK yang melarang Bank Mutiara untuk mencairkan dana karena bisa dikategorikan sebagai pelanggaran atau korupsi? Simpel saja, itu KPK salah. KPK itu bukan lembaga peradilan. KPK itu kewenangannya adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Yang memutuskan adalah pengadilan. Ketika pengadilan sudah memutuskan, kalau KPK betul melarang, itu KPK salah. KPK tidak boleh melawan melawan Mahkamah Agung. Kecuali ada oknum hakim yang melakukan korupsi boleh ditangkap oleh KPK. Akan tetapi kalau sudah keputusan resmi Mahkamah Agung selaku lembaga negara, itu KPK pun harus tunduk. KPK tidak sudah ada di atas hukum. Tapi yang saya dapatkan informasinya itu sebenarnya KPK bukan melarang. KPK bukan melarang. Tapi ya saya ingin lihat sendiri, saya belum dengar sendiri. Demikian pengamat ekonomi politik Derajat Wibowo. Saya Wendy Lim.